Komederun berita malam edisi hari ini Jumat 4 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah. Gaji ke-13 bagi 10.300 PNS di Aceh Utara telah cair. 12 hektar sawah di Kecamatan Juli dan Kota kekeringan. Wanita mantan napi transaksi 17.000 butir ekstasi di mall. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Aceh Utara telah mencairkan gaji ke-13 bagi 10.300 pegawai negeri sipil di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dana yang dibutuhkan untuk membayar gaji ke-13 tersebut mencapai 41 miliar rupiah. Kepala BPKD Aceh Utara M. Nasir memastikan semua PNS di lingkungan PMK Aceh Utara telah menerima gaji ke-13 paling telat Cuma ini. Gaji ke-13 telah dicairkan dan ditransfer ke rekening masing-masing PNS sejak Kamis kemarin. M. Nasir menambahkan sumber dana untuk pembayaran gaji ke-13 berasal dari dana alokasi umum yang ditransfer pemerintah pusat ke rekening Pemkap plus tambahan dana dari pendapatan asli daerah. DAU yang ditransfer pemerintah pusat untuk catah gaji PNS bulan Agustus sebesar Rp70,3 miliar. Dari jumlah itu Rp43 miliar lebih digunakan untuk pembayaran gaji bulan Agustus. Sisa DAU Rp27 miliar kemudian dipakai membayar gaji ke-13 ditambah dana PAD sehingga total Rp41 miliar lebih. Darlun sekitar 12 hektar sawah di desa Julitambu, Tanjung, kecamatan Juli mulai mengalami kekeringan akibat tidak ada air. Petani yang sangat berharap hujan segera turun agar tidak gagal panen pada musim tanam. Sekretaris Desa Juli Tambu Tanjung Fauzan Sulaiman mengatakan petani memberanikan diri menanam padi dengan memanfaatkan air rembesan irigasi. Awalnya air yang memadai namun tiga minggu setelah padi ditanam air rembesan habis. Akibatnya kondisi sawah mengalami kekeringan dan saat ini air dari irigasi tidak bisa disuplai ke sawah sebab jaringan terowongan irigasi induk pantilung di kawasan Desa Belang Ketumba, Kecamatan Juli masih dalam perbaikan. Jika tidak diguyur hujan dalam waktu dekat, tanaman padi terancam mati. Kekeringan juga melanda puluhan hektar sawah di desa Gelanggang Gampung, kecamatan Kota Juang. Saat ini tanaman padi mulai berisi, bahkan sebagian mulai menguning, terancam dan sangat membutuhkan air. Sementara air rembesan irigasi yang mengalir melalui saluran kecil tidak bisa menjangkau semua areal sawah. Darlon Leni, 39 tahun, mantan narapidana narkotika yang baru bebas 3 bulan, kembali ditangkap setelah terlibat transaksi 17.000 butir pil ekstasi di basement mall Center Point Medan selasa lalu. Tersangka mengaku dibantu seorang narapidana LP Tanjung Gusta dan seorang pria yang berdomisili di Aceh. Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara Brigjen Polisi Andi Leo Dianto menegaskan tersangka merupakan target operasi Sebelum disergap di area parkir basement Mall Center Point, petugas telah melakukan pengintaian. Petugas yang terlibat penyergapan menemukan 2.000 butir pil ekstasi dari dalam mobil tersangka. Kasus itu kemudian dikembangkan dengan menggeledah sebuah rumah mewah di Jalan Candi, Kalasan Medan. Di salah satu kamar di lantai 3, petugas kembali menemukan pil ekstasi dalam 3 kantung plastik transparan. Total barang bukti yang disita dua, di 2 lokasi sebanyak 17.000 butir pil ekstasi. Leni yang berdomisili di Kota Pematang Pematangsiantar Sumatera Utara merupakan eks narapidana kasus serupa yang baru bebas dari LP Siantar tiga bulan lalu. Mantan suaminya EH masih mendekam di LP Tanjung Gusta Medan. EH kemudian mengarahkan Leni berkomunikasi dengan seorang pria yang berdomisili di Aceh untuk memasok ekstasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Ujarlun Pariwisata Kepulauan Banyak tidak bisa menghasilkan pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Aceh Singkil. Padahal kunjungan turis lokal maupun asing tiap tahun mencapai ribuan orang. Kepala Dinas Pariwisata Aceh Singkil Faisal mengatakan penyebab Kepulauan Banyak tidak bisa menghasilkan pendapatan asli daerah karena belum bisa membuat regulasi yang mengatur tentang retribusi masuk kawasan objek wisata yang terkenal hingga ke mancanegara tersebut. Terkait hal tersebut, Dinas Pariwisata telah berkoordinasi dengan BKSDA dan Kementerian Kehutanan agar memperjelas tapal batas. Wilayah mana saja yang bisa dimanfaatkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata dan mana yang tidak boleh. Setelah ada kejelasan tapal batas, Pemkap akan membuat regulasi tentang retribusi yang bisa menghasilkan PAD. Sebelumnya, pemerhati pariwisata kerap menyoroti lembahnya Pemkap Aceh Singkil dalam pengembangan objek wisata Kepulauan Banyak. Termasuk soal tidak ada regulasi yang menjadi dasar memungut retribusi dari hotel, kotek, dan rumah makan. Bahkan investor yang berminat berinvestasi di pulau ini banyak yang balik kanan karena kesulitan mendapatkan izin. Garun puluhan pengendara sepeda motor yang melintas ruas jalan nasional dari kawasan jembatan besi Merup hingga kesimpangan suada yang melabuh Aceh Barat berjatuhan di jalan raya disebabkan tumpahan solar. Akibatnya banyak pengguna jalan yang terluka. Seorang pengguna jalan Sudirman mengatakan, sebagian warga yang melintas di kawasan jembatan besi Merup harus hati-hati karena badan jalan yang licin. Sudah banyak warga yang jatuh dan terluka dan disebabkan tumpahan minyak solar. Menurut warga lain, tumpahan BBM jenis solar di sepanjang ruas jalan nasional di Melabu, Aceh Barat, diduga berasal dari trek milik PT. Batamina. Tak lama kemudian, sejumlah petugas Polres Aceh Barat turun ke lokasi melakukan penyelidikan. Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo Nugroho mengatakan guna mengantisipasi banyaknya warga kecelakaan akibat tumpahan solar di jalan, dirinya memerintahkan anggotanya membersihkan sisa tumpahan BBM di jalan raya dengan cara disiram menggunakan mobil water cannon. Info Haji 2017. Sudah jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat bertambah menjadi delapan orang. Ada tambahan dua jamaah yang wafat dalam dua hari ini. Dua orang jamaah tersebut wafat akibat serangan jantung. Kasih Klinik Kesehatan Haji Indonesia Dakar Madinah Edi Supriyatna mengatakan satu jamaah kloter 5 yang berkasih Jakarta Pondok Gede yang meninggal di Madinah. Almarhum berasal dari kota Tangerang Selatan, Banten. Jamaah atas nama Sarnata Sarun wafat 3 Agustus karena serangan jantung. Almarhum meninggal di hotel pukul 20.00 waktu Arab Saudi. Selain, Saranata, sa selain Sarnata, jamaah yang wafat adalah Amnah Hasri Husin binti Husin, 49 tahun. Almarhumah yang merupakan jemaah kloter 4 Embarkasi Medan itu meninggal hari ini pukul 03.00 waktu Arab Saudi, juga akibat serangan jantung di hotelnya. Almarhumah berasal dari Kabupaten Serdang, Begadai, Sumatera Utara. Kini total jamaah yang wafat di Madinah Al-Munawarah ada sebanyak 8 orang. Semua jamaah yang wafad telah dimakamkan di Madinah. Lebih dari 45.000 jamaah haji Indonesia kini telah berada di kota Madinah. Darlun pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Soal akomodasi misalnya, kualitas pemondokan atau hotel sudah berkelas bintang 5. Misalnya Hotel Taibah Arak Suit yang berada di pintu masuk nomor 21 Masjid Nabawi. Hotel yang berada di sektor 2 ini diklaim telah berkelas bintang 5. Terhitung ada 6 hotel yang disediakan kemenak berada di dekat Masjid Nabawi. Sehingga jemaah begitu keluar hotel bisa langsung mengakses Masjid Nabawi. Soal layanan di dalam kamar hotel juga sangat baik, jemaah diberikan jatah perlengkapan mandi dan selimut. Terkait jarak antara hotel dan masjid Nabawi Kasih perumahan Dakar Madinah Ihsan Faisal mengatakan Tahun ini jarak terjauh 1,2 km Ini sudah lebih dari patokan standar pemerintah yakni 1,5 km Namun bagi jamaah yang jauh jangan khawatir Karena akan ada layanan beselawat mengangkut jamaah Beselawat akan beroperasi saat menjelang waktu salat wajib